بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى اله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح بها لنا فتوح العارفين وتفقهنا بها في الدين وعلى وصحبه Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kajian singkat dan insyaallah barokah ini dengan membaca surat Al-Fatihah sebagaimana diniatkan oleh para auliya wal khususnya sebagaimana diniatkan oleh Sayyidah Bani Alawi dan terkhusus yang diniatkan oleh Habib Ali bin Muhammad bin Husain Habshi. ما نواهم أهل الدنيا وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شَيْطَانِ membahas bahwasannya Tori'kh Alawiyah atau Tori'kh Tarekat Bani Alawi itu sebuah tarekat yang berlandaskan Alquran dan Sunnah berupaya mengamalkan Alquran dan Sunnah tapi dengan cara yang khusus ya, dengan cara yang khusus kita udah uh, jelaskan bahwasannya setiap Sufi itu Harus berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah Makanya sungguh aneh Kalau ada orang yang bertarikoh Tapi kok justru tingkah lakunya Bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Jadi suatu hal yang tidak masuk akal gitu ya Orang bertarikoh atau bertasawuf Tapi kok tingkah lakunya Ajarannya bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Jadi untuk mengukur sebuah toriqah itu benar atau tidak, toriqah itu dinyatakan yang mu'tabaroh. Ya, ukurannya adalah Al-Quran dan Sunnah. Karena itu, kalau kita baca buku-buku Saddha Bani Alawi, selalu di dalam bukunya dijelaskan, kita ini harus betul-betul berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Dan termasuk kalau kita baca biografi biografi uh, tokoh-tokoh tarekat bani alawi, ya biografi tokoh-tokoh tarekat bani bani alawi nanti akan betul-betul kelihatan kalau beliau-beliau adalah orang-orang yang sangat-sangat perhatian kepada kalamullah dan kepada sunnah nabi muhammad saw. Ada sebuah kitab yang ber, berjudul almarshoorawi. al Rawi Itu karya Muhammad bin Abu Bakar Asyili Kitab itu menjelaskan Biografi Sejumlah Tokoh dari Bani Alawi Tokoh-tokoh yang ada dalam tarekat Bani Bani Alawi Disitu dituliskan Untuk biografi setiap tokoh itu Walidah Bitarim Dilahirkan di kota Tarim Hazramud Dan hafal Al-Qur'an. Eh, lahir di kota Tarim, hafal Al-Qur'an. Lahir di kota Tarim, hafal Al-Qur'an. Jadi tokoh-tokoh bani Alawi ini, tokoh-tokoh tarikat Alawi ya, orang-orangnya itu hafal Al-Qur'an. Hafal Al-Qur'an. -al Jadi seperti syarat mutlak untuk tokoh-tokohnya itu ya, beliau-beliau di, di awal-awalnya. Sudah hafal Al-Quran, bukan di akhirnya, di awal-awalnya sudah hafal Al-Quran, sejak kecil Bahkan, sampai saat ini, di kalangan Bani Alawi yang ada di Hadramud sana Sampai saat ini ya, tidak kita temukan di negara-negara atau kota-kota yang lain Beliau beliau itu punya kebiasaan menghatamkan Al-Quran seminggu sekali itu kebiasaan satu masyarakat. Jadi musolanya langgarnya masjidnya itu khatamannya masjidnya itu seminggu sekali. Jadi yang dibaca setiap hari adalah 1/7 Al-Qur'an. Jadi seminggu sekali khatam. Ya dimulai dari uh, apa namanya? juz awal ya, nanti berakhir di juz yang 30 pada Jumat pagi. Ya Jumat pagi. Setelah sholat subuh hari kemis Maaf ya, pada kemis pagi Pada kemis pagi setelah salat subuh Itu khatam Nah mulainya kapan? Mulainya setiap malam Jumat Jadi malam Jumat Dimulai Nanti Minggu berikutnya Kemis habis salat subuh Itu dia khatam, khatamkan Jadi kemis pagi khatam Malamnya bacalah lagi Seminggu kemudian kemas paginya khatam, malam Jumatnya baca lagi. Itu kebiasaan masyarakat dari Torekoh Bani Alawi yang ada di Hadromud sampai hari ini seperti itu. Sampai hari ini seperti itu. Nah, kebiasaan seperti itu kan susah dicari di tempat lain ya. Di negara kita kira-kira uh, sudah jadi kebiasaan enggak yang seperti ini? Dengan jumlah umat Islam yang mayoritas nih apakah sudah Seperti ini perhatian pada Al-Quran Bahkan Sangat disayangkan masjid mesjid kita pun mungkin Khataman Al-Quran itu tadarusnya Kebanyakan adanya cuma di bulan Ramadan Kalau tidak Ramadan Sepertinya nggak ada tadarus Al-Quran Padahal Al-Quran itu kan selayaknya dibaca sebanyak mungkin Di rumah Allah, di masjid Tapi masjidnya itu sendiri tidak punya Halakoh tadarus khusus ya, Khusus halakoh tadarus Yang dibaca tiap hari Ya, minimal sebulan sekali khatam. Ada sih, tapi tidak, Pak. banyak. Belum memasyarakat ya. Belum memasyarakat Sedangkan di sana seminggu sekali, bukan sebulan sekali. Seminggu sekali khatam Al-Qur'an. Kemudian perhatiannya pada hadis. Banyak dari tokoh-tokoh tarekat Bani Alaw itu mencapai derajat hafid Ya. Kalau ada hafizul Quran, maka juga ada derajat hafiz dalam ilmu hadis. Dalam ilmu hadis itu hafiz beda dengan hafiz dalam ilmu Al-Qur'an. Kalau dalam ilmu Al-Qur'an, al-hafiz itu orang yang hafal Al-Qur'an 30 juz. Kalau dalam ilmu hadis, al-hafiz itu orang yang hafal 100.000 hadis. 100.000 hadis itu banyak atau sedikit? Banyak ya. Nah, bukan cuman hafal matan Kalau hafal matan itu masih terhitung mudah. Matan itu teks hadith. Tapi seratus ribu lengkap dengan sanatnya nyambung sampai Nabi Muhammad SAW. Anfulan, anfulan, anfulan, anfulan. Adi Nabi SAW annahuqal gitu ya. Rasulullah bersabda. Jadi runtutan, rentetan dari perawinya itu siapa juga hafal. Jangan kira-kira bisa ngapalkan runtutan 50 hadis lengkap dengan runtutan sanatnya gitu ya kalau kita ini mungkin kolak walik itu ya sangatnya bisa kebalik balik tapi banyak dari tokoh Bani Alawi yang hafal ya 100.000 hadis lengkap dengan sanatnya jadi matan dengan dengan sanat artinya beliau- beliau betul-betul orang-orang yang sangat memahami Alquran dan hadits-hadits Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini secara keil Ilmuan. makanya kalau ada orang Bertorikoh kok dia tidak mau cari ilmu Ya berarti orang ini Bukan bertorikoh Orang bertorikoh itu harus Mau terus cari ilmu Karena imamul a'adhamnya Imamnya yang terbesar Nabi Muhammad SAW sendiri mengatakan bahwasanya tuntutlah ilmu Sejak kamu lahir sampai ke liang Lahat, tuntutlah ilmu Walau sampai ke negeri Cina dan Rasul pun diperintahkan oleh Allah wa qurrabbi zidnih ilma ya Allah berilah aku tambahan ilmu. Artinya ilmu ini yang menjadi pegangan pokok dia menjadi imam, dia menjadi pemandu dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai ya karena perhatiannya pada Al-Qur'an kita masih ingat Al Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Saqaf. Habib Abdurrahman bin Muhammad as ya beliau itu lahir pada tahun 739 Hijriah. Lahir 739 Hijriah Habib Abdurrahman bin Muhammad Asgaf. Yang pertama kali mendapat julukan Asgaf dari Thariqah Bani Alawi. Jadi kalau Anda mendengar ada Habib fulan Asgaf, Habib fulan Asgaf atau Syarifah fulanah Asgaf, itu berarti anak keturunan dari Habib ini. Anak keturunan dari Habib dari Habib Abdurrahman bin Muhammad Astagaf Hadha Abdurrahman bin Muhammad Astagaf lahir pada tahun 739 Hijriyah ya, Lahir 739 Hijriyah Dan beliau wafat Tahun 819 Hijriyah Berapa tahun itu Dari 739 Ke 819 Dari 819 dikurangi 739 Yang masih bisa matematika tolong dihitungkan Kalau nggak bisa buka handphonenya pakai kalkulator hah 8.19 dikurangi 739 Berapa? 80 Betul? Ya, 80 ta tahun Jadi wafat di usia 80 tahun Itu Habib Abdurrahman bin Muhammad Kebiasaannya Beliau mengatamkan Al-Quran Satu hari 8 kali 4 di waktu siang Dan 4 di waktu ma malam ya 4 di waktu siang Dan 4 di waktu malam Karena emang Tariqa Alawiyah itu berpegang teguh pada Al-Quran al dan Sunnah. Makanya ya betul-betul dipegang itu Al-Quran. Ya memegangnya bagaimana caranya? Zohiran wa batinan. Zohirnya dipegang, batinnya juga di dipegang. Zohirnya bagaimana? Ya pelaksanaan zohirnya ya dilaksanakan. Pelaksanaan zohir bagaimana? Di antaranya banyak membacanya. Ya banyak, ma'am? Membacanya. Karena itu beliau membaca Al-Quran satu hari khatam delapan kali. Bisa dibayangkan kalau ada orang yang satu hari khatam Al-Quran 8 kali. Kapan berhentinya membaca Al-Quran? Kita nanya gitu. Kapan beliau berhenti membaca Al-Quran? Al Berarti kan baca terus ya. ya. Kapan berhentinya? Ya Tanda, ta, tanda tanya. Artinya beliau sangat aktif membaca Al-Quran. Habib Abdul Rahman bin Muhammad al Kemudian, uh, kalau kita baca Mujahadah ya, biografi Mujahada. Tokoh-tokoh banyak Alawi. Bagaimana beliau beliau itu. Perhatiannya pada Al-Quran. Di antaranya. Habib Muhammad Sohib Raghah. Habib Muhammad Sohib Raghah. Itu wafat tahun 845 Hijriah. Jadi setelah Habib Abdurrahman bin Di Muhammad Asgaf. Tadi 819 wafat. Yang ini wafatnya 849 Hijriah. Habib Muhammad Sohib Raghah. Itu beliau. Beliau. suka mengulang-ulangi satu ayat. Jadi saking saking senangnya baca Al-Qur'an, itu kalau salat suka ngulang-ulangi satu ayat dan mengulang ulanginya itu lama waktunya mengulang-ulangi satu ayat itu selama orang membaca 15 juz. Jinengan sanggup ulangi Alif Lam mim, la mim Alif Lam Mim, Alif Lam Mim selama waktu baca 15 juz sanggup Waktu baca 15 juz itu kira-kira kalau cepat berapa? Lutwi 30 juz hatam berapa jam kira-kira? Pagi sampai sore Berarti sekitar 10-11 jam ya Anggap 10 jam Berarti separohnya 5 jam 5 jam Anda mengulangi Bismillah saja Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Atau cuma Bismillah Bismillah, Bismillah Bismillah 5 jam Sanggup? Kalau orangnya enggak menikmati enggak mungkin sanggup. Betul kan ya? Kalau enggak menikmati enggak mungkin sanggup. Ini Habib Muhammad, suai perogoh itu mengulang-ulangi satu ayat sering gitu ya. Sampai sekadar bacaan Al-Quran 15, 15 juz. Nah beliau pernah mengulang-ulangi uh, surat Maryam ayat 96. Surat Maryam ayat 96. Inna alladhina amanu wa'amilu salihati. Saya ja'aluhumurrahmanu wudda Nah kata wudda ini beliau ulang-ulangi ya Dari mulai malam sampai azan subuh Dari mulai salat malam tuh ya sampai azan Azan subuh Wudda Sangking menikmatinya al Al-Quran Kalau enggak mudeng ya apa itu kok diulang-ulang itu Terus Ini gandrungnya atau cintanya kepada al-Quran Kemudian kalau kita Simak Biografi Habib Aubakar. Habib Aubakar bin Abdullah bin Aubakar al-Aidrus al-Adeni. Yang dikenal suahibul Aden. Habib Aubakar al-Adeni. Habib Aubakar al-Adeni itu. Waktu kecilnya. Ini bukan sudah tuanya ya. Masih kecilnya. Insya Allah mirip dengan kecil kita. Beliau tuh masih kecil. Ngajak nak dulurnya. Ngajak sepupunya. Yuk kita mujahadah. Masih kecil. ya Ngajak. saudaranya sepupu untuk mujah mujah diajak kemana ya ke sebuah bukit di kota darim jadi ada bukit ya ada bukit ada guanya itu ya dan uh, di di luar gua itu ya perbukitan gitu ya tanah itu tapi nggak diajak, diajak masuk gua naik ke atas bukit bukitnya bukit batu loh ya bukit batu jangan dibayangkan seperti tawang Mangu atau uh, kota batu yang yang indah dengan dengan rumput dan pohon-pohon hijau ndak, pasir, batu yang ada di sana. Kota Tarim seperti itu. Nah, diajak sepupunya tiap malam, tiap malam ngajak sepupunya, "Ayo kita naik ke atas bukit." Untuk apa? Salat malam. Untuk salat malam. Nah, keduanya sampai ke atas bukit, salat malam. Dalam salat malamnya itu membaca 10 juz. Salat sendiri-sendiri masing-masing 10 juz. Nanti kalau sudah selesai 10 juz, mau subuh sudah selesai. Subuh udah sholat jamaah di masjid dekat rumahnya Pulang ke rumah Kemudian sholat berjamaah di masjid dekat rumahnya Kecilnya saja itu hobinya Para habaib adalah Sholat malam membaca 10 juz Ini masih ke kecil Sehingga 3 hari sekali khatam Jadi orang tuanya itu ngelatih anaknya Seperti itu Ini tariqah alawiyah Makanya kok dikatakan e, Habib kok nggak ngerti Al-Quran Gak ngerti, Al ngerti dalil-dalilnya Tahlilan, dalil-dalilnya maulid Atau dalil-dalil sejarah -dalil kubur Maka ya perlu dipertanyakan yang ngomong seperti itu Ini orang yang satu hari khatam Al-Quran 8 kali Yang tiga hari sekali khatam Al-Quran al Dan itu berlangsung istiqomah tiap hari dalam hidupnya nah, Masa nggak mudeng dalil-dalil eh, Yang yang mendasari amalan-amalan yang beliau-beliau lakukan Sementara beliau-beliau hafal uh, Bukan seman seribu-dua ribu lebih dari 100.000 hadis lengkap dengan matan dan dan sanatnya secara lengkap. Itu Hayu Bakar Habib Ali. Hayu bin Abdullah Al-Adrus ya. bin Abdullah al, bin Abdullah al, al Kemudian eh uh, yang lain ya. Ini banyak sekali. Di sini Mujahadah Sada Bani Alawi. Nah, Habib Hasan bin Saleh al bahar Al-Jufri Ini yang akhir-akhir. Habib Hasan bin Saleh al-Bahra al-Jufri itu wafat tahun 1273 Hijriah. Berarti ya kurang lebih sekitar 160 tahun yang lalu ya. Sekitar 160 tahun yang lalu. Kurang lebih. Saya nggak ngitung pasnya ya. Sekitar plus minus 160 tahun yang lalu. Kalau mau pas silahkan pakai kalkulator. 143 sekian dikurangi 1273 Hijriah. Wafat 1273 Hijriah. Beliau itu kebiasaannya solat malam dua rakaat. Solat malam dua rakaat. Dalam dua rakaat solat malam, rakaat pertama mampu menghatamkan Al-Quran. Jadi tiap rakaat itu tu hatam Al-Quran. Rakaat pertama, rakaat keduanya itu membaca sekian puluh ribu kali surat al ikhlas Sekian puluh ribu kali surat al ikhlas Tapi rakaat pertamanya 30 juz itu. tam dan itu dilakukan sehat maupun sakit sehat maupun sakit sementara kita panas sedikit ya salat sudah sudah berubah yang wajib apalagi yang sun sunnah kita tuh kurang sehat sedikit panas titik itu ya itu yang wajib aja kita udah berubah apalagi yang sun sunnah ini Habib Hasan bin Sholeh al-barjufri dalam keadaan sakit panas yang luar biasa salat malam dua rakaat yang menghatamkan Alquran di rakaat pertama tidak pernah ditinggal, ditinggalkan. Itu selalu dibaca oleh Al Habib Hasan bin Saleh Al Bahar Al Jufri. Kemudian yang akhir-akhir Habib Ali Al yang insyaallah tanggal 30 31 Januari dihaulkan di Solo ya. Habib Ali itu kalau salat rawih beliau sekali tarawih 20 rakaat 10 juz yang dibaca. Yang dibaca 10 10 juz. Nah, ini membuktikan kalau Sadabani Bani Alawi itu perhatiannya pada Al-Qur'an luar Luar biasa. Kalau nggak punya perhatian pada Al-Quran, nggak mungkin banyak-banyak membacanya. Makanya kalau ada orang bilang begini, nggak usah sholawatan, nggak usah maulid, ya, yang penting baca al, al quran Nah, ini orang ini berarti ketinggalan, ketinggalan zaman ini. Ya, para habaib itu mereka Al-Quran sudah dibaca dan selalu di dibaca. Dan maulid atau banyak sholawat, banyak sholawat itu bagian dari pengamalan Al-Al-Quran. Maka kalau ada orang mengatakan. nggak usah banyak-banyak sholawat gitu ya. Tapi baca Al-Quran. Al Seakan-akan orang ini cuma maunya ngaji. Tapi nggak mau sholawat. Sementara memperbanyak sholawat. Itu perintahnya Nabi dan perintah Allah subhanahu Ta'ala Nah kalau kita kan semua dilakukan. Al-Quran ya dibaca hatam sekian kali. Kemudian sholawatnya juga dibaca. Istiqomah sekian, sekian kali. Semua kita lakukan. Kemudian. Al Habib Muhammad Jamalul Leil. Habib Muhammad Jamalul itu beliau kalau solat malam, beliau kalau solat malam dua rakaat selalu khatam Al Quran. Solat malam dua rakaat itu selalu khatam Al Quran. Dan waktu subuh itu tidak mau datang kalau beliau belum salam. Assalamualaikum warahmatullah. Baru masuk waktu subuh. Jadi sangking tepatnya ya, sangking tepatnya beliau itu istiqomah salat malam. Seakan-akan waktu subuh itu tidak akan datang kalau beliau belum selesai salam. Jadi tidak mungkin beliau salam kok masih tengah malam itu tidak mungkin. Beliau kalau salam berarti ini sudah masuk waktu waktu subuh. Ya sudah masuk waktu subuh, pas gitu ya waktu subuh. Dan itu dua rakaat, khatam al alquran. Habib Muhammad Jamalul Lail. Kemudian pernah diceritakan ketika beliau melakukan perjalanan ya melakukan perjalanan tiba-tiba turun hujan yang sangat deras. Turun hujan yang sangat deras. Habib Muhammad Jamalul ini wafat tahun 787 Hijriah. 787 Hijriah. Berartikan semasa dengan Habib Abdurrahman bin Muhammad Asgaf. Coba lihat orang-orang yang sezaman ini ya bagaimana ibadahnya. Dua rakaat kata Al-Qur'an dan pernah pergi ke luar kota, hujan deras luar biasa. Tiba waktu wiridnya untuk salat malam. nggak ada tempat bernaung gitu ya nggak ada tempat berbernaung jadi kedinginan saya mau nanya jenengan hujan deras ya kemudian kedinginan tiba waktu biasanya jenengan sholat malam di rumah kira-kira melungker atau bangun sholat malam <laughs> Edwin gimana Edwin? melungker ya melungker ini indah apa yang terjadi ya ini pada dalam perjalanan lelah capek Kita tuh kalau perjalanan kan capek ya, naik mobil aja capek, naik pesawat itu capek loh, naik pesawat juga capek. Apalagi ini jalan hujanan sampai tempat juga hu, hujan, naiknya onta ya, naik onta. Seperti itu orang dulu. Nah, saat itu teman-temannya pada tidur, capek kan istirahat tidur. Lah Habib ini karena masuk waktu-waktunya untuk sholat malam, maka beliau tidak tidur. Beliau kemudian e, berdiri menunaikan sholat. dua rakaat seperti biasanya dan khatam Al-Qur'an. Ini kalau nggak orang cinta betul nggak mungkin bisa. Karena betul-betul cinta pada Al-Qur'an. Al Kemudian Habib Muhammad Abu Muraim. wafat tahun 822 Hijriah. Ya Habib Muhammad Abu Muraim. itu wafat tahun 822 Hijriah. Beliau diceritakan oleh Habib Abdurrahman Assegaf. Ya hendek kata hasil mujahadah Habib Muhammad bin Umar Abu Murayyam ini diletakkan di sebuah gunung, maka gunung itu akan hancur. Saking hebatnya ibadahnya kepada Allah taala, kalau hasil ibadahnya ini ditaruh, dititipkan gunung, titip gitu ya. Gunungnya enggak kuat, kaboten gitu ya. Terlampau besar nih, pahalanya dan dan apa namanya? hasil mujah mujahadahnya. Gunung itu akan akan hancur. Kenapa? Karena setiap malam beliau itu bangun membaca sepertiga Al-Qur'an. Ya. Baca seperti tiga Al-Qur'an ini baca lo ya, bukan yang salat. Jadi ada ada wirid baca Al-Qur'an di dalam salat, ada wirid baca Al-Qur'an di luar salat. Nah, di luar salatnya itu beliau baca 10 juz. Ya, tiap malam ya, baca 10 10 juz. Kemudian eh, beliau masih salat malam. Ya, baca Al-Qur'an lagi untuk wiridnya salat malam. Kemudian maghrib sampai isya beliau juga baca Al-Qur'an lagi dalam salat. Kemudian kalau mau salat, istimewanya setiap kali mau salat fardu, beliau itu mandi dulu. Mau salat fardu mandi dulu karena menghormati Allah Subhanahu wa taala biar bersih, seger, ya. Setiap mau salat, beliau mandi dulu. misalkan jenengan mau salat, setiap mau salat mandi dulu. Kira-kira bagaimana? Kulitnya Repot, capek, wudhu aja aras gitu ya Wudhu aja arasan, kata orang Jawa kok berat gitu ya Agak berat, ini mah mandi Apapun kondisinya Musim dingin yang sangat dingin Maupun bukan musim di dingin Kalau di daerah Yaman tuh Kalau udah musim dingin ya dinginnya luar biasa Ini sekarang Medina bersalju kan ya Medina bersalju Kalau udah musim dingin Musim dingin luar biasa Nah beliau hobinya juga ngajar Al-Quran Tapi ngajarnya bukan berjamaah ini, ngajarnya uh, one by one, satu orang, satu satu guru ngajar satu orang. Diajari dari alibakta sampai bisa baca Al-Quran sampai khatam 30 juz. Ya, jadi sampai di khatamkan gitu, diajari sampai khatam, tapi satu orang, privat. Di privat satu orang, satu orang, satu orang gitu ya. Dari alibakta sampai bisa baca Al-Quran. Kemudian disimak dari juz awal sampai juz akhir dengan tartilnya, dengan kiroah yang betul. Nah, itu murid yang berhasil lulus lulus dari privatnya beliau itu yang beliau ajari ada sekitar 800 orang. Banyak atau sedikit tuh? Nah, kira-kira kalau didik orang ngaji dari alif ba sampai khatam tuh butuh waktu berapa lama itu? Sampai kemudian disimak ya, kemudian disimak. Baru nyimak Iqra aja kita udah capek itu. Kalau privat ya bukan rombongan Privat satu orang itu udah capek Nah ini apalagi bukan ikrok Dari mulai nul sampai bisa ngaji Kemudian dituntun Di semak dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas Itu muridnya sekitar 800 orang lebih 800 orang lebih Ini termasuk perhatiannya Sadah Bani Alawi kepada Al-Quran Beliau-beliau semua orang-orang yang punya perhatian pada Al-Quran Makanya kalau kita betul-betul bertariqah kok jauh dari Al-Qur'an, ya aneh. Orang yang bertariqah itu ciri-cirinya dekat sama Al-Qur'an. -Al ada orang bertariqah kok dia jarang apa namanya membaca Al-Qur'an, -Al aneh. Di majelis Ar-Raudah ini aja yang teman-teman kita bacaannya masih ada yang bagus, ada yang belum bagus. Alhamdulillah maghrib sampai isya minimal ya, maghrib sampai isya itu baca Al-Qur'an satu-satu. Satu jus, 30 hari sekali Khatam Karena orang bertarikoh ya harus banyak baca-baca Al-Quran, harus, kalau nda ya Bukan bertarikoh namanya Bagaimana mau dapat karunia ilahiyah? mau Sedangkan dikatakan Al-Quran itu ma'dubatullah ma Al-Quran itu hidangannya Allah Allah kalau mau nyukuh itu lewatnya Al-Quran nah, Ada orang mau bertarikoh Tapi kok enggak mau banyak-banyak baca Al-Quran nah, Nanti dapat suguhannya dari mana itu Dapat suguhannya dari dari mana. Makanya kita perbanyak. Kita upayakan introspeksi diri kita ngaji kita seberapa. Ayo kita per perbanyak. Yang sering tuh Al-Qur'an kita lebih lebih sering ditemani debu daripada kulit kita. Lebih sering ditemani sama apa ya? Sama angin daripada tangan kita yang membolak-balikkan. Sering dibolak-balikkan angin loh, kena angin itu ya. Ketimbang tangan kita yang bolak-balikkan. nah itu terhadapnya kepada Alquran. Nah beliau-beliau itu bukan cuman uh, membaca Alquran dengan dengan asal baca itu hatam khatam dalam waktu dua rokaat itu ya. itu bukan baca cepet seperti ini maaf teman-teman yang terus derus ini kan. Eh, coba tanya sama Akhil Lutfi yang hafal Alquran. banyak itu yang baca Alquran dihatamkan pagi sampai sore ya. tapi yang bacanya pokoknya biar biar cepet hatam gitu kan. Biar cepat hatam. Kalau para habaib dari Toriko Alawian begitu. Udah dihatamkan dalam dua rokaat. Itu bacanya betul-betul tak debur. Sehingga ngaji itu ya nangis. Tahu maknanya, tahu artinya, tahu asbabunuzulnya. Ngerti yang dimaksud apa. Ya sama nangis tuh. Baca Al-Quran tuh sambil nangis. Sehingga kalau digambarkan kalau salat malam gak ada yang tegap badannya. Kalau salat malam sambil sambil maju dikit gini. Jadi kepalanya maju dikit. Kenapa? Karena tetesan air matanya ini kalau enggak dimajukan... Akan basahi dadanya, kena angin malam Itu kalau berjalan sehari dua hari gak apa-apa Ini tiap hari seumur hidup Lama-lama nge gitu ya, bisa nggak nge -flank. jadi kebanyakan maju dikit Biar tetesannya itu jatuh langsung ke, ta ke tanah Tidak membasahi e, dadanya Tidak basahi badannya, nangis itu Tiap malam hobinya seperti itu Menangis bersama Al-Quran al nah, Kita sejak ngaji sampai sekarang tuh Nangisnya berapa kali? Coba dilihat Yang hafal 30 juz maupun yang hafal al-ikhlas Kan juga hafal tuh Nah itu kita sejak ngaji sampai sekarang Nangisnya Berapa kali Lah wong terjemahannya aja enggak mudeng Apalagi taf Tafsirnya, apalagi asbabun nuzulnya beliau-beliau ini enggak Beliau-beliau betul-betul hafal Tahu artinya Tahu asbabun nuzulnya, tahu taf Tafsirnya dan tahu ta'wilnya Antara tafsir dengan ta'wil itu berbeda Kalau tafsir itu ya tafsir, kalau takwil itu makna yang lebih dalam daripada tafsir. Beliau beliau itu paham sekali. Sehingga oleh Habib Ali bin Muhammad Al-Habsi digambarkan ya bagaimana Sada Bani Alawi terhadap Al-Qur'an itu dalam syairnya Kitabullahi anzalahu ta'ala ala khairil waral hadid dalili kitabun jami'ul ilmi yahdi ila taqwa wa lil alili wal wahyu alladhi qad kana yuha ila al hadi ala jibraili Al-Quran, Kitabullah, ini terjemahan syair tadi, Al-Quran, Kitabullah adalah kitab yang Allah turunkan kepada manusia terbaik, sang pembimbing dan pemberi petunjuk. Ia adalah kitab yang mencakup segala ilmu, membimbing ke jalan taqwa, dan menyembuhkan yang sakit. Dialah wahyu yang pernah diwahyukan kepada Al-Hadi melalui Jibril Limpahan ilmunya selalu mengalir kepada para ulama Jadi Al-Quran itu limpahan ilmunya selalu mengalir kepada para ulama Meskipun wahyunya tidak akan turun lagi Berkat warisan Nabi pilihan mereka peroleh pemahaman menakjubkan Jadi karena Habib-Habib ini kan anak cucu Nabi Anak cucu Nabi Karena anak cucu Nabi itu memang mewarisi sesuatu dari Nabi Muhammad SAW Maka ketika baca Al-Quran Ya dapat warisan ilmu yang tidak dimiliki oleh orang orang lain, dapat limpahan ilmu yang tidak dimiliki orang orang lain. Jadi limpahan-limpahan yang yang sampai kepada Rasul ketika anak cucu Nabi dibaca oleh Allah juga dikasih. Ini warisan dari kakekmu, nih ini warisan dari dari kakekmu. Ada limpahan ilmu yang luar luar biasa berkat warisan Nabi pilihan mereka peroleh pemahaman menakjubkan dari pemberi karunia yang maha mulia. Ya mungkin ada orang yang apa namanya? Ngomong, apa sih bedanya Habib sama bukan Habib gitu Apa sih bedanya anak cucu Nabi dengan yang lain Manusia itu sama, yang penting bertakwa Nah ini kalimat ini betul tapi niatnya jelek Niatnya menafikan, ya, niatnya menafikan keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi dan anak cucunya Memang betul, orang itu yang penting takwa ya, Orang yang penting takwa Tapi jangan lupa anak cucu nabi itu punya keistimewaan di samping takwa, ada keistimewaan yang yang lain yang Allah berikan karena memang mewarisi Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Dalilnya mesti nanya nih zaman sekarang, dalilnya mana gitu. Jadi kalau anak cucu nabi itu punya keistimewaan yang bukan yang ngomong itu bukan anak cucu nabi ya. Yang kalau misalnya ada Habib ngomong saya ini istimewa lah itu yang ngawur gitu ya. Butuh butuh dalil ya. Tapi istimewa tuh yang ngomong bukan anak cucu Nabi, tapi yang ngomong Allah Subhanahu wa taala, yang ngomong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tidak mengakui berarti tidak mengakui Allah dan tidak mengakui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 33 surat Al-Ahzab. baiti Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kalian, hai ahlul bait. Dan membersihkan kalian sebersih-bersihnya. Jadi Allah sudah berkehendak untuk membersihkan. Memang ini keluarganya Nabi Muhammad. SAW, anak cucu Rasulullah termasuk di dalamnya. Keturunan Sidina Hasan dan Sidina Husain. Udah dibersihkan oleh Allah Ta'ala. Lah kalau sudah dibersihkan sama Allah. Kira-kira ada kotoran yang bisa nempel gak? Itu yang jadi pertanyaan sama ulama. Kalau udah Allah yang bersihkan. Jadi yang bersihkan bukan orang lain. Allah yang udah bersihkan. Pasti itu bersih sebersih. Bersihnya gak mungkin ada kotoran yang bisa lekat gitu loh. Mungkin kotoran itu mampir tapi hilang lagi, mampir tapi hilang karena udah ber, bersih steril steril ini bakteri nggak bisa masuk, menempel pergi lagi gitu ya. Makanya keyakinannya para ulama yang tingkat tinggi pada anak cucu Rasulullah SAW sangat tinggi ya, ya sangat tinggi punya husnudhuan yang besar pada anak cucu Nabi Muhammad SAW karena itu Rasul menganjurkan umat Islam untuk meneladani, meneladani anak cucunya, ya meneladani anak anak cucunya untuk terus Berpegang pada anak cucunya tentu ya syarat dan ketentuan berlaku. gitu kan ya? Tentu anak cucunya yang berpegang teguh pada al alquran, berpegang teguh pada sun sunnah. Tapi Rasul menjamin anak cucunya itu nggak mungkin nggak mungkin lari dari alquran dan sunnah. Dan alquran dan sunnah nggak mungkin meninggalkan anak cucu Nabi Muhammad saw dalam sebuah hadir Rasulullah saw. Memberikan sabdanya, Sesungguhnya Allah yang maha lembut lagi maha mengetahui, Telah memberitahukan kepadaku bahwa, Keduanya yaitu Al-Quran dan Ahlul bait Anak keturunan Nabi Muhammad SAW, keluarga Rasulullah, Tidak akan pernah berpisah, Sampai keduanya mendatangiku di Telaga. Sampai mendatangi Nabi SAW di Telaga. Telaga itu apa Al-Haut? Al-hutu telaganya Rasulullah. Rasulullah nanti di padang Mahsyar akan berdiri di samping telaganya, menunggu umatnya yang kehausan. Semua dikasih minum oleh Rasulullah S.A.W. Karena di Mahsyar itu lama dan matahari didekatkan sedekat-dekatnya. Orang pada haus. Setiap nabi punya telaga, tapi telaganya Rasulullah itu yang paling-paling besar. Nah, Rasul nunggu anak cucunya di situ, ya, dan anak cucunya akan datang bawa Al-Quran tidak akan berpisah selama-lamanya. Itu jaminan dari Nabi Muhammad S.A.W. Kemudian Rasul juga menyatakan dalam hadits yang lain, Inna kum bihima. Sesungguhnya kalian tidak mungkin tersesat selama kalian mau berpegang teguh pada Al Quran dan berpegang teguh kepada anak cucu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Taallamu minhum fa innahum minkum. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pelajarlah kalian dari mereka dan jangan gaya ngajari mereka karena mereka itu lebih alim daripada kalian. ya تعلموا bukan berarti kemudian Habib gak boleh belajar sama yang lain bukan gitu ya artinya jangan sampai menyombongkan diri ya kepada anak cucu nabi merasa lebih hebat merasa lebih pintar dan lain sebagainya rasul sudah mengatakan belajar dari mereka ya dan jangan jangan kalian mengajari mereka karena mereka itu lebih alim lebih pandai daripada kalian semua semua maksudnya ini ulama dari kalangan ahlul ahlul itu punya keistimewaan yang luar luar biasa nah Di samping itu, kenapa beliau-beliau ini jadi istimewa? Karena memang punya kemampuan untuk memahami Al-Quran yang tidak dimiliki oleh orang lain. Ya, punya kemampuan memahami Al-Quran yang tidak dimiliki oleh orang lain. Sementara sumbernya Islam itu dari Al-Quran. Jadi siapa yang mampu memahami Al-Quran lebih, ya dia yang lebih hebat dari yang lain. Kan begitu. Nah, kemampuan memahami Al-Quran yang lebih itu oleh Allah hanya diberikan kepada keluarga Nabi Muhammad Sebagai pewaris Memang warisannya hadiah Dari Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana Kita Baca ya Saidina Ali bin Abi Thalib Dilihatkan oleh Ibnu Abi Jamrah Kalau anda baca kitab Al-Fuyudotur Rabbaniyah Itu Karya Habib Zain bin Ibrahim bin Semid Disebutkan Ibnu Abi Jamrah Itu pernah menyebutkan bahwa Khalifah Ali bin Abi Talib menyatakan, seandainya aku mau menafsirkan Al-Quran, seandainya aku mau menafsirkan Al-Quran, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib maka, tafsirku itu akan memenuhi 70 punggung unta Maksudnya, ontah ini seperti kontainer. Dulu kan alat angkut yang paling besar itu onta. Seandainya ada 70 kontainer, 70 kontainer itu suruh nampung tulisanku itu ya. Itu sebenarnya belum cukup. Belum cu cukup. Karena angka 70 itu kalau bahasa Arab mubalagoh. Artinya, Untah sebanyak apapun untuk nampung tafsirku terhadap Al-Quran, Tidak mungkin mam, mungkin mampu. Karena tafsirnya akan terus mengah, mengalir. Ini kemampuannya Sayyidina Ali bin Abi Tholib sebagai menantunya Nabi Muhammad. S.A.W. Wa Sehingga, uh, Beliau pernah ditanya, Kalau kita lihat dalam kitab Sahih Bukhari atau kitab-kitab yang lain, Kitab hadit, Sidina Ali itu kan pernah, Dicurigai dapat wasiat dari Rasulullah gitu ya. Wasiat megang khalifah setelah Rasul gitu. Tapi Sayyidina Ali kan ngomong. Tidak ada wasiat seperti itu. Makanya Ahlus Sunnah Wal Jamaah dari kalangan Habaib atau yang lain. Meyakini bahwasanya Sayyidina Ali tidak pernah dapat wasiat untuk jadi khalifah. Yang ada Sayyidina Ali itu dapat wasiat untuk menjaga kota Madinah gitu ya. Ketika Rasulullah pergi gitu ya. Sayyidina Ali ditinggal di kota Madinah. Nah Sayyidina Ali... Ketika itu ditanya, enggak dapat wasiat. Enggak. Cuman memang kita diberi sesuatu oleh Rasulullah SAW. Dikasih sesuatu. Apa itu sesuatu yang diberikan pada kalian? Kemampuan untuk memahami Al-Quran lebih dari yang lain. Fahmun fi kitabillah. Jadi kemampuan untuk memahami Al-Quran lebih dari yang yang lain. Itu yang diberikan Rasulullah kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan kepada seluruh anak. Anak keturunan ilayu milqiyah. Kemampuan memahami Al-Quran lebih dari yang lain. yang lain itu yang di, diberikan. Nah, beliau menjawab tidak hanya saja salah seorang dari kami diberi kemampuan untuk memahami kitabullah taala. Mem ada yang nanya mungkin Rasul cara ngasihnya bagaimana? Nah, ini, ini orang rodok gladrah nih. Nanya caranya Rasul ngasih bagaimana? Oh, Rasulullah kok. Rasulullah mau ngasih caranya bagaimana? Ya baga bagaimanapun bisa. nggak pakai cara juga bi bisa. Masih ingat Abu Hurairah yang apalannya kendor dia, hafal hilang, hafal hilang, hafal hilang. Sama Rasul suruh apa? Gelar sorbanmu. Ya, gelar sorbannya. Kemudian Rasul ngambil sesuatu dari udara. Baca kitab Sahih Bukhari, ngambil satu dari udara begini. Kemudian sama Rasulullah dilemparkan. Nggak ada apa-apa nih dilemparkan ke sorban tadi. Eh, sekarang tutup. Disunutup sorbannya. Sekarang kamu dekap di dadamu, dekap Kata Abu Hurairah, setelah itu aku mendengar apapun dari Rasul tidak pernah lupa, langsung hafal. Coba ini cara ngasihnya begitu. Ya, cara ngasihnya apa? Begitu. Ibnu Abbas lain lagi, dikasihnya cuma dengan dengan doa. Allah memfakhi huffidin, walim ta'wil Ya Allah jadikan dia paham agama, ya dan ajarkan pada dia ilmu tak takwil. Diinstal sama Nabi, langsung pinter takwil Alquran itu. Sampai meninggal dunia, jadi pakar tafsir Alquran di kalangan para sahabat. Bukan dengan belajar, tapi dengan doanya Nabi Muhammad saw. Lalu Rasulullah itu mendoakan keluarganya. agar punya kemampuan memahami Al-Qur'an lebih dari yang lain. Makanya Rasul menjamin, sesungguhnya Al-Qur'an dan anak keturunanku, keluargaku tidak akan pernah berpisah dengan Al-Qur'an sampai keduanya mendatangiku di telaga. Sampai di sini jelas? Sudah paham ya? Nah, makanya kalau kita mau pertoriqoh, yuk kita kembali melihat gairah kita sama Al-Qur'an bagaimana. Jadi kalau sama Al-Qur'an kurang bergairah berarti ya, toriqohnya melempem. Tariqahnya melempem. Dianya ini dalam bertorikoh suluknya melempem. Kalau memang suluknya betul, mesti sama Al-Quran deket. Kalau sama Al-Quran gak deket, gak ada gelo sama sekali, gak ada rasa menyesal. kenapa saya ngaji kau dikit, gak ada penyesalan. Itu bukan salik itu. Salik yang betul itu, mesti dia bersemangat baca Al-Quran. Kalau sampai kurang baca Al-Qurannya, dia merasa dirinya kok malus dan sebagainya, ada penyesalan yang luar, biasa. Tapi kalau biasa, biasa saja. Gak ngaji, gak apa-apa. Yang penting saya zikir Ini pertanda tidak benar jalannya ini. Ya, Tidak ngaji, tidak apa-apa Yang penting saya zikir Sumbernya zikir itu adalah al Al-Quran Sampai dikatakan Siapa yang sibuk membaca Al-Quran Sampai tidak sempat berdoa Memohon kepadaku Maka akan aku berikan kepadanya Apa yang diminta oleh orang-orang Yang meminta Aku akan berikan kepadanya apa yang diberikan oleh orang-orang yang minta. Jadi jenengan dungo sandunyo ini minta macam-macam tuh ya. Ini yang sibuk ngaji nggak sempat dungo. Semua dikasih kasih ini kasih itu kasih itu. Makanya orang betul-betul tekun sama Al-Quran itu dapet semua itu. Ngerti ngerti ya bisa umroh, tato ya bisa haji, tato bisa beli rumah, tato bisa beli mobil, tato bisa beli sawah, tato bisa ini, tato bisa ini. Padahal nggak pernah minta. Kenapa? Allah udah ngasih. Orang lain yang mewakilkannya minta. Karena dia sibuk baca Al baca Al Quran. Ini. Kekuatan daripada wahyu Allah Al-Quran nah, Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala Saya katakan ini majelis singkat Tapi semoga baro barokah Karena saya habis ini, ini Ini sekarang langsung ke Tulung nih, daerah Klaten sana ya, Masuk dalam e, Mestinya naik mimbarnya katanya Jam 9.14 saya bilang Jam 9.14 saya nggak bisa nah, Insya Allah nanti bisanya jam 10 Ya mudah-mudahan sebelum sampai jam 10 Udah bisa naik mimbar ya. Mudah-mudahan waktunya barokah. Saya baru nyampe dari dari Wonosobo. Ya dari Wonosobo. Tadi berangkat habis subuh. Sementara sebelum subuh baru nyampe dari Porwo Porwojati. Nah, berangkat ke Porwojati itu setelah salat Maghrib. Padahal sebelum salat Maghrib baru nyampe dari Hong Hongkong. dan seterusnya dan seterusnya. Maka saya rada pucet begini wajahnya enggak cetok, enggak enggak jernih, kelihatan tua, renta gitu ya. habib kok kelihatan tua saya tuh ya dirasani ya mudeng Habibnya kelihatan tua ya, kesian tahu saya, gak apa nih biar kelihatan tua Nanti tiba-tiba jadimu muda Biar jadikan pangkeling, kaget Kok jadi muda Habibnya, kan aneh toh Jadi muda ya, kok jadi muda kelihatan tua, kok kelihatan tua Memang jadi manusia tuh nggak pernah bener dalam pandangan orang lain Ya jadi muda ya, keliru Jadi tua ya, keliru Makanya saya nggak pernah mikirin mau dibilang tua Maupun muda Gitu aja kok, revolt nggak usah dipikirin. Insyaallah para manfaat. Ya, mari kita tutup dengan doa yang biasa kita baca. Jangan lupa nanti rebo yang akan datang, ya, ajak uh, teman-temannya. Oh, rebo tanggal 17 ya. Ah, rebo yang akan datang saya mau ini pengajiannya di Jogja ya. Ada pengajian Raudhah Jogja. Saya mau ngajak Anda semua untuk hadir ke Jogja. Yang mau ikut daftar sama Abah Edwin. Khusus yang ini ya. Yang mau ikut, daftar sama Abah? Abah Edwin. Yang mau ikut. Ada yang mau ikut enggak kira-kira? Gratis-gratis tenang. Gitu. Mesti mikir, apa ini bayarnya. Saya so, mudeng di batin gitu. Gratis. Gitu ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Maksudnya daftar dulu sama Edwin. Biar nanti disiapkan kendaraannya kan. Kita punya teman-teman, ada yang punya truk. Ada atau truk terbuka. Nanti di belakangan truk aja. canda-canda itu dimasukkan dimasukkan hati. Sobat demikian ya. Nah, jadi tarekat Alawiyah itu berpegang teguh pada Al-Qur'an dan sun sunnah. Makanya ciri khasnya lihat tuh masjidnya tarekat Bani Alawi itu masjidnya, musholanya selalu ada tadarus Al-Qur'an, itu selalu. Kemudian eh maghrib sampai isya selain tadarus Al-Qur'an ada rotib haddhat itu ya. Rotib itu saya ada iya doa-doa dari sunnah-sunnah napa? Nabawiyah. Dan kalau majelis dikit-dikit tuh doa tutup Al-Fatihah, ditutup dengan Al-Quran, al Umul Kitab. Makanya enggak mungkin orang bertori kokoh jauh dari Al-Quran, al enggak mungkin. Tuduhan yang yang tidak benar. ya Maka ada suruhan kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Berarti bukan buat kita, itu buat orang-orang yang memang pergi. Nah, kalau kita kan enggak pernah meninggalkan selalu bersah, bersama Nabi yang menjamin. Karena kita selalu bersama, maka enggak usah kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Karena tidak pernah berpisah. paham ya, karena gak pernah berpisah, selalu bersama, lah yang yang meninggalkan meninggalkan, perlu diajak balik, eh balik ikuti Al-Quran dan Sunnah, sini, ikut Al-Quran dan Sunnah, nih, maulitan, sholawatan, ayo ini Al-Quran dan Sunnah, yasinan tahlilan, ini Al-Quran dan Sunnah ayo, balik ikut kami, ini golongan yang kembali pada Al-Quran dan Sunnah itu yang kembali ikut tahlil, ikut Maulid, ikut sholawat, dan lain sebagainya lah kalau kita udah tahlilan, maulitan, sholawatan, berarti udah berada dalam Al-Quran dan Sunnah Jelas semuanya? Dah Alhamdulillah Nanti diteruskan saya gak ceramah di sana Mari kita tutup dengan doa yang biasa kita baca Allahumma salli wa sallim Ala sayyidina muhammadin Miftahiba birahmatillah ma fi ilmillah Salatan wa salaman Daimaini bidawami Mulkillah wa ala alihi Wa sahbihi Allahumma ja'al fi ta'atika Farahi wa sururi وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز انقطياتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي وسلك بي سبيلا نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من اولياك وسلك بي سبيلا هداك والحقني باصياك صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته